Bitra bisnis dalam penjelasan asumsi makro RAPBN 2012, Bapenas memprediksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun depan berada pada angka 6,6 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia atau mencapai 7,9 juta orang. Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang sebanyak 8 juta orang. Namun ada kekhawatiran lantaran jumlah pekerja yang berada di sektor informal mengalami peningkatan. Padahal ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan akan terus terjadi. Untuk membahas hal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Katip Basri. Mas Katip, apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi hingga sekarang ini kurang bisa mengakomodasi penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor formal, Mas? Pertama kita mesti lihat angka pengangguran kita dengan hati-hati karena begini kalau kita bicara mengenai angka pengangguran terbuka itu kita bicara mengenai orang yang bekerja satu jam dalam seminggu. Dengan definisi itu saya kira memang yang terjadi adalah tingkat pengangguran terbukanya mengalami penurunan. Dan itu konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang naik terus. Tetapi sebetulnya yang kita juga harus lihat hati-hati adalah persentase mereka yang bekerja di sektor informal itu terus mengalami peningkatan. Ini terkesan sesuatu yang kontradiksi. Di satu sisi penganggurannya turun, di sisi lain persentase yang bekerja di sektor informal itu naik. Artinya yang naik itu adalah mereka yang tidak terserap di sektor formal. Jadi tipe atau jenis lapangan kerja yang diciptakan itu belum sepenuhnya didukung oleh pekerjaan yang diciptakan sektor formal. Dan ini penting. Kenapa penting? Karena tingkat upah di sektor informal itu jauh lebih rendah dibandingkan sektor formal. Jadi saya kira kita tidak hanya melihat mengenai angka pengangguran terbuka yang turun, tetapi kita juga harus hati-hati dan berjaga-jaga terhadap peningkatan persentase pekerja di sektor informal. Kenapa banyaknya jumlah pekerja sektor informal bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan? Kalau mereka itu bisa bekerja tetapi di sektor informal, jangan diharapkan bahwa pendapatannya akan naik. Pendapatannya tidak naik, itu berarti daya belinya mungkin tidak akan naik secara signifikan. Jadi, di samping pengangguran terbuka yang kita bicarakan, kita juga harus melihat bagaimana mengurangi persentase mereka yang bekerja di sektor informal. Apa sebenarnya yang menyebabkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor informal ini, Mas? Salah satunya saya kira yang membuat orang masuk ke sektor informal adalah peraturan ketenaga kerjaan yang ada sekarang Kenapa? Karena perusahaan itu cenderung untuk enggan mempekerjakan tenaga kerja baru sebagai pekerja formal Karena kalau mereka mempekerjakan mereka akan terikat dengan peraturan di mana kalau pesangonnya itu mahal sekali Kalau sampai harus downsizing, itu kemudian mereka memilih untuk melakukan yang namanya outsourcing Nah, akibatnya orang-orang yang masuk bekerja ini dalam definisi terdaftar sebagai pekerja sehingga tingkat pengalaman terbukanya turun. Tetapi di dalam faktanya mereka hanya bekerja di sektor informal. Dan kalau kerja di sektor informal tidak ada proteksi. Dan siapa yang ada di sektor informal sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Demikian Katib Basri, saya Giri Sadewa.